saudaraku di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa ada berfirman yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara maka perbaikilah persaudaraan di antara kamu Imam Ali radhiyallahu anhu pernah ditanya Siapakah teman yang terbaik itu? Beliau menjawab, dunia sedang berpihak kepadaku. Aku akan menjawabnya. Kalau dunia sedang tidak berpihak kepada aku, berarti teman itu tidak sama. Ada kenalan, ada kawan, ada teman, dan ada sahabat sejati. Sahabat sejati atau teman sejati adalah mereka yang dapat dijadikan kawan di waktu duka maupun suka. Janganlah mencari teman yang hanya bisa menemani kita di waktu kita sedang bersuka tetapi kita ditinggalkannya pada waktu kita sedang berduka. Perhatikanlah lirik-lirik lagu ini nisbah dari bait-baitnya kita akan memperoleh pelajaran untuk bisa menemukan teman sejati Jika kasih kerana menonton!